rahmatullahi wa barakatuh In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qatuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa baththa min huma rijalan kathiiran wa nisa'ah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 Wa mayyuti illaha wa rasulahu Faqatfaza fawzan azimah amma ba'd Bapak-bapak, ibu-ibu Dan sederet-sederet jamaah Solat maghrib soho jamaah pengajian wonten ing masjid ar-rohmah Ingkang muki-muki pinaringan. Rahmat Soho Hidayah Saking Allah Subhanahu Wa Ta'ala Monggo Langkung Rumiin Kulau Panjeningan Sami Mari kita senantiasa Mengucapkan puji dan syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpahan Nikmat-nikmat Limpahan Anugerah Ingkang Kadah Sangat Tumateng Kulau Panjeningan Sami Wan ing dalu puniko kulo panjenengan sami tasih diparingi nikmat iman soho islam nikmat sehat nikmat sempat nikmat nikmat ingkang kadah sangat wa inta udhu nikmat allahul lah kita kalau menghitung nikmat allah tidak akan bisa menghitungnya dan salah satu nikmat Allah tasih paring hidayah kula panjenengan sami purun melampah purun ngelempak pengajian ingkang ganjaranipun kathah sangat manfaatipun ageng sangat wonten ing dalu punika nglajengaken pengajian rutin kula panjenengan sami kita semua membahas permasalahan Keluarga Rumah Tangga Judul kita pada malam hari ini adalah Permasalahan Khulu Atau dikenal Di istilah Pengadilan Agama Yaitu Gugat Cerai Di dalam kehidupan rumah tangga Dalam kehidupan berkeluarga Tentu saja kita ingin keluarga kita itu Harmonis rukun dan bahagia sampai akhir hayat. Akan tetapi, ya dalam kondisi-kondisi tertentu di beberapa rumah tangga atau keluarga memang ada permasalahan-permasalahan, ya, enten masalah, enten hambatan-hambatan yang menyebabkan harus terjadi perpisahan. Jalan yang terakhir dan perpisahan itu mungkin adalah jalan yang terbaik bagi suami atau jalan yang terbaik bagi istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iyatafarraqo yughnillahu kullam min saatihi. Kalau seandainya harus berpisah jalan yang terakhir yugenilahu minsaatih. Allah akan memberikan kecukupan, kekayaan, kebaikan bagi keduanya. Ya, salah satu bentuk dari perpisahan di dalam rumah tangga adalah hulu. Ya, hulu artinya apa? Atau gugat cerai ialah terjadinya perpisahan antara suami istri atas permintaan dari wanita atau permintaan dari istri. Jadi di dalam Islam niku perpisahan enten tiga perkawis. Yang pertama perpisahan suami istri sebab permintaan saking suami, si tiang kakung, niki diwastani cerai atau tolak, niki cerai tolak niku dari suami yang ingin pisah. Ingkang nomor kali hulu niki perpisahan saking pihak istri pihak wanita, ya dinamakan hulu atau gugat cerai. Kalau suami cerai, tapi kalau dari istri namanya gugat cerai. Engkang nomor tiga enten naminipun fasakh. Fasakh niku perpisahan yang terjadi karena permintaan tuntunan dari syariat agama Islam memang harus pisah. Walaupun suami nipun boten purun pisah, istri boten purun pisah, tapi aturan Islam kedah pisah. Nggih, contone Nopo, dewingi, ah, ye, kontra, misalnya pun apa, dewi nikah mutah, kawin kontrak misalnya, akad nikah kawin kontrak lima tahun, nembem apa melampah kalah tahun, kontrak ipun gangsal tahun, nembem melampah dua tahun, kalau misalnya diketahui oleh KUA, oleh pengadilan agama ini Pernikahan itu apa mutah atau kawin kontrak harus dipisah. Ya walaupun tiang kagunge suaminya tidak pengen pisah, sang wanita tidak pengen pisah karena akadnya, ini ya, akadnya mutah ada batas gangsal tahun, ini ketah dipisah. Atau misalnya Pernikahan suami istri ternyata tesih sederek Saudara sepersusuan Tiang kakung nikah kali tiang setri nikah Pun gangsal tahun Ternyata suami istri ini Diteliti saudara sepersusuan Riyin cili ane nate netek susu Nyusu kali ibu sing sami Ini tidak, sudah dipisah Nah, Nami pun apa faseh, walaupun suaminya tidak pingin pisah, istrinya tidak pingin pisah, lawan gadah putra pun berumah tangga 5 tahun, tapi harus dipisah dalam Islam ni. Kau Nami pun faseh. Nam Ia ini ki ya, permintaan istri dengan keridoan dari keduanya. Istri nuntut suami ya rido, karena memang ada kekurangan-kekurangan kesalahannya. Dengan syarat istri mengembalikan mahar suap kepada suami. Ini kine sing jaluk pisah niku istri tiang seteri niku syaratipun maharipun pun ketah dibaleki. Okay. Ampun, kalau panjang saya bahas nih uging mahar niku segede segede segede kata. Menawi mahari pun kata, kita dibalik ke kata. Ya, niki aturan artos saking hulu. Engkang nomor kali Bapak-bapak, oh ibu-ibu, permasalahan keluarga, permasalahan rumah tangga niku harus diselesaikan dengan baik, dengan damai, dengan rukun. Ini. Ampun ngantos terjadi cerai, perceraian. Tolak Kuluk niku Ampun ngantos terjadi Kalau bisa di dalam Islam niku Pancen niki jalan terakhir Rasulullah s.a.w. Nadahakan Abghadhu halalin Indahumlahi at-tolak Perkawis ingkang Paling boten Diremeni Allah Perkara yang paling dibenci Allah ini Perkara yang halal Aslini pun angsal halal, akan tetapi yang paling dibenci Allah buat diremeni Allah niku tolak perceraian. Ini jalan terakhir kalau bisa masih dipertahankan masih bisa didamaikan ini jangan sampai keluarga Islam itu ada perceraian karena nanti akibatnya akan anak-anaknya Bagaimana kurang terurus dan yang lain-lain okay. Allah subhanahu wa ta'ala Paring penjelasan Dalam surat An-Nisa ayat Tidak dosa sekawan Tidak dosa gangsal Wa in khiftum syiqa Ka bainihima faba'athu Hakamam min ahlihi wa Wahakamam min ahliha Iyurida Islahayu wafik Illahu bainahuma Ya dan jika kamu khawatir ada persengketaan perselisihan, menawi enten masalah di dalam rumah tangga suami istri, nikuh menawi sakit diselesaikan baik-baik secara pribadi suami istri musawarah bicara dengan baik-baik. Kalau bawatent sakit menawi mboten sakit maka kirimlah hakam hakam nikuh penengah. Juru damai dari keluarga pihak laki-laki, dan juru damai dari penengah dari pihak keluarga perempuan. Kalau suami istri pun buatan niki harus keluarga ikut campur. Ada penengah dari keluarga suami Sinten Pak Di, turut ikut campur bermusawarah, dalam rangka mendamaikan dari keluarga istri juga harus ikut napa, turut campur bagaimana suami istri ini bisa damai, rukun. Ini, ini perintah Allah. Faba'adhu harus ada penengah-penengah dari keluarga Diuri da islahai yuwafikin lahubainahuma. Kalau memang tadi dari keluarga tadi saling bermusyawarah dengan baik, insyaallah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, perdamaian, kerukunan. Sampai seperti itu, Allah berikan petunjuk jalan keluar. Menawi sakit diselesaikan secara pribadi suami istri. menawi Menimbautan sakit tiang sepuh derek ikut keluarga juga harus ikut dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. <tuh> Kemudian hulu ya menawi terpaksa ya harus ada hulu tadi hukum asalnya hukum hulu ya orang wanita tiang sedri kok jaluk pisah, dumateng tiang kagung niku asalnya haram boten angsal tidak boleh ya minta pisah, minta cerai seorang istri, seorang wanita itu <coughs> hukum asalnya haram, dibenci oleh Allah wantan ing hadis ini, riwayat Imam Abu Dawud Firmidhi, disahihkan oleh Imam Al-Albani Rasulullah s.a.w mengatakan ayyumam ayyumam ra'atin Menawian ten tiang seteri Sa'alat zawjaha Tolakon Minta kepada suaminya Untuk dicerai, dipisah Fi ghoi rimabaksin Tanpa ada sebab Tanpa ada alasan yang Benar-benar kuat Faharamun alaiha Ra'i jannah Maka tiang seteri wau Ibu-ibu wau Haram, om haramkan mencium bau surga buatan sakit mencium ngambu ngambu mawon, buatan sakit padahal suarga niku surga niku ambu nih bau wangi surga itu tercium jarak kawan dosa tahun jarak perjalanan tebih petang puluh tahun niku sudah tercium bau surga yang sangat wangi Maka menawi enten ibu-ibu enten mbak-mbak yang minta cerai, minta pisah tanpa ada alasan niku tidak bisa mencium bau surga. Otomatis tidak bisa masuk surga. Wong ngambu mawon boten, apalagi kok mlebet. Ya tidak bisa. Nggih niki ancaman. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Dumateng para wanita ibu-ibu yang tadi, ya, apalagi zaman sekarang ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku zaman HP teknologi ini ki kata, ya, kata wanita-wanita yang minta pisah kepada suaminya, ya gara-gara mungkin punya teman lama. Ya, Gee, okay. napa no, reuni reuni SD, SMP, SMA riyin konco konco neriyin pun pisah puluhan tahun sah nikik kepanggih meleh, ghee gada grup cinta lama bersemi, giriin cili ane nate ghee enten perasaan sah nikik lagi, napa no, kembali? Ya ini <tuh> napa no, kata? E, perceraian. Dewi ini kalo di Sanjani ini diberitahu saking pengadilan agama Keladen nih, enam puluh perceraian di Keladen itu disebabkan karena happy. 60% Kebanyakan terjadinya cerai pisah seorang wanita minta pisah itu gara-gara happy. Ya, atos -atos, kata sangat saat ini ki atos-atos, kathah sanget sakniki. Lebih banyak daripada dulu. <tuh> ya. Ini terutama bagi para wanita, ibu-ibu, ya tidak boleh ya meminta cerai, pisah kepada suami. Apabila seorang istri meminta cerai, padahal hubungan rumah tangganya baik, suaminya ngi say tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan, ya sebenarnya bisa diselesaikan. Ya mesti manusiawi, kan enten salahipun, bapak-bapak enten salahipun, ibu-ibu enten salahipun, kekurangan itu mesti enten. Tapi harus saling memaafkan, saling memaklumi saling bermusawarah saling bisa diselesaikan dosa apapun kesalahan apapun itu bisa diselesaikan secara pribadi kalau ndak bisa tadi ada penengah ya dari keluarga kalau ndak bisa ustadz gih diceluk ke ustadz konandani memang itu kan sakit gih sakit niku usaha peribun suaminya bisa baik bagaimana istrinya bisa baik jeluk ke ustad nopo sinten ingkang sakit ngandani Ya, <tuh> selama masih bisa diusahakan damai bersatu niki harus diusahakan kemudian kalau memang kondisi terpaksa dan mendesak sudah berusaha untuk dipertahankan memang tidak bisa Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan bagi suami dengan cerai tolak bagi istri huluk ini Ki ada jalan untuk terpisah karena terpaksa tadi ya dalilipun e, di dalam surat Al Baqarah nih bolehnya seorang istri dalam kondisi terpaksa untuk meminta pisah kepada suami dengan syarat mengembalikan mahar. Surat Al-Baqarah ayat 241, fa in khiftum alla yuqima hududullah fala junaha alayhi ma fi maftadat bih. Nggih. Ingkang artosipun jika khawatir bahwa kedua suami istri tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah artinya memang istrinya itu benar-benar tidak bisa melayani suami dengan baik karena ada masalah tidak bisa melaksanakan hukum Allah, ya harus pisah, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk berpisah atas permintaan istri dengan syarat mengembalikan bayaran mahar istri untuk menebus dirinya ya ini tetapi tadi ini jalan yang terakhir jalan yang terpaksa eh, no pemawan jenis-jenis kesalahan atau hal-hal yang boleh seorang istri untuk meminta pisah misalnya akhlak ya, yang pertama agama kalau memang suaminya yang tidak pernah sholat misalnya suaminya sering mabuk suaminya sering berjudi atau selingkuh ya sudah dinasehati Sudah dikandani Juga keluarga Sudah tidak kurang-kurang Untuk menasehati Sudah dipanggilkan Ustadz Pak Kiai Juga sudah menasehati Tetapi Tetap saja lanjut Judinya, mabuknya Bahkan ngajak istrinya mabuk Misalnya apa Khawatir terpengaruh dengan suaminya anak-anaknya juga khawatir terpengaruh perilaku buruk dari suaminya ya boleh sang istri untuk minta pisah dalam rangka menjaga agamanya dan agama anak-anaknya <tuh> kemudian jika dari sisi akhlak ya kalau agama bisa mungkin wajib kalau memang suaminya berbuat kesyirikan kekafiran, kemusyrikan tidak sholat itu bisa, bahkan harus seorang wanita harus pisah ya. kemudian di bawah itu, bukan agama dari sisi akhlak suami yang jelek, perilaku tindak tanduk suka memukul suka marah-marah, suka menghina istrinya ucapan-ucapan yang kotor yang jelek ya terus menerus seperti itu dan istri sudah menasihati dan yang lain ya maka boleh atau jika sang suami tidak menunaikan haknya hak ya hak atau kewajibannya ya kewajiban utama memberikan nafkah berupa tempat tinggal berupa makanan tidak pernah diberikan nafkah padahal suaminya mampu malah untuk berfoya-foya untuk kepentingan pribadi, tidak pernah memperdulikan istri dan anak-anaknya, ya ini juga diperbolehkan untuk meminta pisah tadi. Dan kalau di negara kita, permasalahan khulu ini ya harus lewat jalur peradilan agama KUA, kemudian nanti mereka yang akan memutuskan mendamaikan juga dari pengadilan agama yang pertama mereka tentu saja akan berusaha tetap damai dipertahankan tapi kalau memang dalam sidang itu sudah tidak bisa dipertahankan ya sudah mereka akan memutuskan untuk huluk dan besar biaya kompensasi atau mahar yang harus dikembalikan juga nanti lewat peradilan agama <tuh> ya tapi kita tadi hanya mengingatkan bahwa e, hal tersebut tidak boleh sembarangan apalagi gara-gara permasalahan-permasalahan yang HP-HP seperti itu harus hati-hati seorang istri dan seorang suami dalam menjaga rumah tangganya Ya ini bapak-bapak, oh, ibu-ibu Jamaah Ingkang kamulah hormati Ingkang mugi-mugi pinaringan, -mugi, Rahmat saking Allah Bahkan permasalahan gugat cerai Di dalam syariat Islam Mugi-mugi sangat bermanfaat Bisa memberikan Nasihat dan hati-hati Dalam kehidupan kita Dalam penggunaan teknologi Ya digunakan Dalam hal-hal yang baik dan positif dalam hal-hal yang bisa bermanfaat memberikan pahala hal-hal yang nyerempet-nyerempet dosa ditinggalkan penggunaan HP <tuh> ya, saat ringpun kawulo cekapi, kita cukupkan, mungkin enten pertanyaan, monggo dipersilahkan ini okay. All okay. right. suami yang memang punya kekurangan dari sisi agama ini, sholatnya kurang kemudian sang istri dia sudah tidak kurang-kurang menasehati kemudian meminta cerai, suami tidak mau maka jalan keluarnya sang istri yang menggugat cerai, wow hulu ini. kalau kenapa suaminya enggak mau tolak cerai maka istri angsal dan KUA pengadilan agama minta untuk pisah Ye, diwastani khuluk mungkin insya Allah di pengadilan agama enten jalan keluar seperti itu bisa dari pihak wanita yang meminta kalau suaminya enggak mau istri yang meminta nanti akan disidang ini kenapa kalau memang benar-benar suami yang salah, nanti pengadilan agama akan memisahkan dipisah, memang ini benar tuntutan istri untuk pisah bisa diterima, nanti dipisahkan, wa'alaikum insyaallah ya Mahar, maharnya, Nawo, maharnya, ya harus kembalikan mahar ya. ya harus dipertimbangkan tadi memang sebelum berpisah semuanya harus dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya kalau pisah ya nanti bagaimana eh, rumah, kehidupan istri dan anaknya, ya akan tetapi kalau memang alasannya kuat dan benar tadi. Allah mengatakan wa iya tavar roko yugenilahu min saati. Kalau memang harus pisah, Allah akan berikan kecukupan. Jadi dalam surat An-Nisa juga, kalau memang benar-benar harus pisah, alasannya tepat, Allah pasti paring kekayaan, kecekapan, menginshaa Allah enten tiang sanes engkang nikai, mau menikahi itu kemudian memberikan kecukupan bagi sang wanita, insyaallah seperti itu. Ya. Enggak ada nggih, Pak, insyaallah. Iya, taala alam. Enda Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamu alaikum